نسألك يا من هو الله العفور الشكور العلي الكبير الحفيظ البقيل الهسيب الجليل الكريم الراقيم المجيب الواسع الحكيم الوادو المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوبي المتيل الرحمن الرحيم المحسن الغفار ذو العرش العظيم المرء المؤمن طول حي Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sebelum kita mulai kajian ini, izinkan kami Panitia kajian Mumtazah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut Satu, tema kajian kali ini berjudul Persiapan memasuki bahtera Perjalanan menuju pernikahan Yang insya Allah akan disampaikan materinya Sebentar lagi oleh Ustazuna Abu Abdurrahman bin Muhammad Suud Al-Athari Hafizullah Ta'ala Dua, berikut profil singkat beliau. Ustaz Abu Abdurrahman bin Muhammad Su'ul Al-Athari, SPDI. Aktivitas pengasuh tetap PT Pertamina SKK Migas Jabanusa. Dua, pengasuh majelis Nisa Usuna Sidoarjo. Tiga, pengasuh rumah dakwah Ihyaus Sunnah Pila Kenceng Madiun. Empat, pengaruh grup dakwah Sabilul Khoir al Al Ibana 5 pengasuh grup dakwah manhaj salaf 6 pengasuh kajian ummah TNI AL Driyorejo Gresik 7 pengasuh grup dakwah kajian Mumtazah yang ke-8 konsultan grup kajian poligami ketiga materi akan dibawakan oleh Ustazuna selama kurang lebih satu jam dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Jamaah yang ingin bertanya bisa menuliskan di kertas dan diberikan kepada panitia. Pertanyaan diprioritaskan diprior yang sesuai dengan tema. Dan jika ada keter keterbatasan waktu maka harap dimaklumi. Jika nanti tidak semua pertanyaan akan terjawab, pertanyaan yang belum terjawab bisa diajukan kembali di grup WA kajian Mumtazah. Yang keempat, dalam pelaksanaan kajian ini harap tetap dipaksa dipatuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pengurus Masjid Assalam yang kita cintai bersama. Lima, terakhir kami dari Panitia Kajian Mumtazah menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Masjid Assalam, Purimaz, Gohijrah, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung kami. Tak lupa jika ada kekurangan satu dan lain hal atas penyelenggaraan kajian ini, kami Mohon maaf dan pengikhlasan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetapkan kajian jam 9.15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min surur anfusina wa sayyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Ashhadu an ilaha illallah Wahdahu la sharikala. Wa ashadu an Muhammadanabduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ilaiyum al kiamah. Ya ayuhan nas. Itaqu Rabbakum al-Ladhi Khalakum min Nafsii Wahida, wa Khalak minha Zawjha wa Beth minhuma Rijalan Ksira wa Nisa'a, wa Itaqulillah al-Ladhi Tasaalun Bihi wa Al Arham. Inna Allaha Kana Alaykum واقول قولا سديدا يصلح لكم ما لكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتيئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقل حديث كتاب الله وهير هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور muhtasathuha fa inna kull muhthasatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fi an-nar nas jemaah rahimani wa yang hilang hari ini dari kebanyakan kaum muslimin adalah rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. mana banyak ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang dilupakan oleh kaum muslimin. Baik itu kesehatan, waktu luang, maupun arahan upun-upun mereka untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala benar diantara kita senantiasa senantiasa untuk melazimkan ucapan alhamdulillah namun syukur yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar ucapan lisan Namun bagaimana kita menerapkan syukur itu Baik pada hati kita Keinginan untuk senantiasa Mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari hati tersebut Muncul keseriusan dan keinginan untuk senantiasa merubah diri dan berbenah karna banyak di antara kita yang penuh dibenahi baik dari sisi ibadah dari sisi adab dari sisi muamalah kita baik kepada Allah Subhanahu wa maupun kepada sesama manusia ayuhal muslimun kita telah memasuki bulan rajab Dan rojab pun akan segera berlalu. Menjelang bulan Sya'ban dan konsekuensinya adalah kita akan segera bertemu dengan Ramadhan. Apa yang kau persiapkan, wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah dari pecepatnya waktu berlalu dari silih bergantinya hari, pekan dan bulan yang engkau menyatakan diri sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala sementara bulan Ramadan akan mencapamu sementara engkau belum memiliki persiapan sedikitpun. Di mana hati-hati orang yang hatinya terpaut dengan akhirat. Di mana orang-orang yang senantiasa menginginkan akan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana tangan-tangan yang digunakan di dalam munajat yang panjang. Di mana air mata yang senantiasa menetes. Karena merasa dirinya banyak beban dan dosa. Di mana Al-Quran kita... Yang mulai lusuh dan berdebu. Sementara ia perlu untuk dibaca. Wahai orang-orang yang cinta akan akhirat. Wahai orang-orang yang senantiasa. Mengharapkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhan telah menjelang. Hendaknya kalian persiapkan diri. Dengan ketakwaan kalian kepada Allah. Kemudian hendaknya kalian mempersiapkan diri dalam kesungguhan di dalam amal saleh dan perbaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita man khafa adlaja. Man khafa adlaja. Barang siapa yang ia takut maka ia akan bersegera barang siapa yang ia takut maka ia akan bersegera waman adlaja balagha manzilah dan barang siapa yang bersegera maka ia akan segera sampai ke dalam rumahnya ketahuilah wahai kaum muslimin wahai saudara-saudariku rahimani warahimahullah Ala innasilatullahil ghaliyah bahwasanya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal tidak bisa kita raih dengan jalan santai maupun jalan orang-orang yang senantiasa mencepurkan dirinya di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala Ala inna jannah. Karena sesungguhnya dagangan Allah itu adalah surga Siapakah orang yang mau menepus dirinya dengan surganya Allah Persiapkan dirimu untuk menghadapi Ramadhan Karena penyesalan bagi orang-orang yang ia masuk ke dalam Ramadhan sementara belum satu pun persiapan yang ia kenapi di dalam kehidupan ini. Baik. Kita akan masuk materi kita. Apa materi kita pada bagi hari ini? 6. Nah. Materi kita, barakallahu fiikum adalah memasuki bahtera Materi kita adalah memasuki bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera di sini yang dimaksud bukan Anda ingin persiar ke sebuah pulau dengan menaiki perahu, bukan. Namun bahtera di sini yang dimaksud adalah bahtera rumah tangga Orang-orang kaum muslimin di Indonesia menyebut rumah tangga itu sebagai bahtera. Kenapa? Karena satu hal tidak ada bahtera yang berjalan mulus di atas air. Tidak ada bahtera yang ia jalan dengan jalan yang landai. Mesti satu saat ia akan menemukan angin yang mengombang-ambingkan bahtera tersebut. Bahkan ia akan menemukan badai yang boleh jadi akan menghempaskan bahtera tersebut untuk tenggelam. Pembahasan terkait rumah tangga. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari surah yang mulia, surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Surah yang menjadi favorit di antara kita kaum muda. Surah yang senantiasa teringiang di telinga-telinga orang-orang yang mengharapkan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Surah yang senantiasa tertempel di surat-surat undangan berharapkan keberkahan rumah tangga tersebut. Ketika Allah Subhanahu Wataala berfirman, Wamin ayatihi.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 Di sini ada sebuah rahasia besar wahai saudaraku rahiman ya rahimahullah Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan wa min ayatihi Di antara tanda dari ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan di antara kalian dari jenis kalian sendiri yakni jenis manusia. Imma ia lelaki sejati atau imma ia wanita sejati. Yang di sini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum bila bukan lelaki tulen dengan wanita tulen, menunjukkan pernikahan tersebut tidak absah. Umpana seseorang yang menikah ya, dengan sesama jenis lelaki-laki maupun lelaki-laki dengan lelaki-laki, wanita dengan wanita. Atau mungkin Laki-laki dengan Seseorang yang mirip Wanita Dan semisalnya Dan semisalnya Tujuan apa Dari pernikahan kita Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Keberkahan tentunya Ketika kita mengawali pernikahan tersebut maka tujuannya litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha Pertanyaannya apa Pak itu sakinah? Napa niku sakinah? Apa itu sakinah? Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita memulai perkenalan itu setelah salam, apa yang kita tanyakan? Mas-masnya, akhwatnya yang biasa belajar bahasa Arab. Setelah panjenengan, setelah kita belajar bahasa Arab, setelah salam itu biasanya apa yang kita ucapkan untuk perkenalan? Nama Man Ismuka. Siapa namamu? Masya Allah. Yang kedua Aina Taskunu. Di mana tempat tinggalmu? Sakina. Dari kata-kata sakan Ditambahin mem menjadi Mas Kana Tempat berdiam Tempat kita Hidup dan berdiam sehingga Menemukan kedamaian Inilah sakinah Maka tujuan Pernikahan yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan tadi adalah upaya untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup Antara seorang pria dengan wanita Di dalam jalinan rumah tangga mereka Inilah sakinah Dan ini yang menjadi tujuan Allah SWT Menciptakan kita dari pasangan kita Baik itu pasangan suami maupun pasangan istri Yang kedua. Wa a'lam bainakum mawaddatan. Apa itu mawaddah? Sebagai ulama menjelaskan al-mawaddah yakni cima karena itu tujuan pernikahan yaitu. Nah, Sebagian lagi menafsirkan bahwasannya al-mawaddah adalah cinta dari sisi-sisi fisik, dari sisi-sisi materi. Apa contohnya, Mas? Gagahnya, gantengnya, rumahnya, masya Allah, kendaraannya. Apalagi ahwat hari ini Terutama ahwat-ahwat yang belum ngaji Sebelum lihat tampang Lihat Sebelum lihat tampang, lihat Motornya Masya Allah Setelah motornya yang dilihat ya Tebalnya Rekeningnya Masya Allah okay. Tenang aja, Kau laki-laki, insya Allah Seburu apapun jenengan dari sisi muka kalau rekeningnya tebal Dan kendaraannya wah nah, Insya Allah Yang jalan akan dikerubuti oleh para ahwat Ahwat tanda kutip tapi Yang belum Ngaji insya Allah Inilah mawadah Cinta dari sisi-sisi fisik Dari sisi tampang Dari sisi cantik ada sebagian orang yang menganggap cantik itu lencir badannya. Ada yang menganggap bahwasanya gemuk itu cantik dan semisalnya. Pandangan-pandangan subyaktif terkait fisik seseorang. Itulah mawadah. Bukan hanya mawadah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tujuan pernikahan. Dan maksud dari pernikahan tersebut, namun dijadikan diantara kalian warahmah. Apa itu rahmat? Apa itu rahmah? Sebagian ulamaan maksudkan bahwasannya arrahmah yakni anak. Kalau panjenengan menikah, menemukan ketenangan. Hubungan suami istri hasilnya anak itulah rahma. Namun sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud rahma di sini adalah cinta kasih dari sisi batin. Sudah lagi hilang sisi-sisi terkait materi. Sudah hilang dari mereka sisi-sisi untuk sudah melihat Sudah tidak waktunya lagi melihat tentang tampang Namun mereka mencari cinta yang lebih inti Yakni cinta yang bersumber dari hati Kasih sayang yang mulia Yang datangnya dari jiwa Sehingga mereka tidak lagi menjadikan sekat-sekat materi Dan tampang serta fisik Sebagai tujuan pernikahan Makanya Kalau Panjenengan melihat Di antara Kaum muslimin Kita melihat sebagai Anak muda iri Ketika Di pagi hari Kakek-kakek yang berumur 70 dengan nenek-nenek yang Berumur 60 Bergandengan tangan di pagi hari Jalan bareng setelah sholat subuh. Bahkan mungkin keluar dari masjid Untuk menjalankan sholat subuh Jomblo-jomblo jelas <laughs> Masya Allah Wih gitu mungkin Masya Allah. Inilah rahmat Ketika kita melihat pasangan kita Dari sisi toatnya dari paras keindahan ketaatannya kepada Allah, maka itu wahai para ahwat. Sebelum engkau menghias wajahmu dengan hiasan-hiasan bedak dan lipstik, maka hiasi hatimu sehingga tampak di hadapan Allah dan tampak di hadapan orang-orang yang beriman. Bahwasannya kalian memiliki kecantikan, bukan kecantikan wajah. Namun lebih dari itu, kecantikan yang berupa kekayaan jiwa dan ketaatan kepada rohnya. Jalla wa'ala. Sebagian kita, Masya Allah. Terkhusus para pemuda hari ini Apa yang dia bayangkan ketika mengawali rumah tangganya? Apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang dulu menjelang Mereka menjalin rumah tangganya? Bagi anak-anak yang belum menikah Bayangannya adalah Bertemu pangeran ini kisah apa ini Bawang merah, bawang Bawang putih Bertemu pangeran Kemudian Hidup mereka Bahagia untuk Selamanya, Masya Allah Demikian juga yang sudah berupa tangga Mereka berharap bawasannya Nanti kalau rumah tangga Dengan pasangan saya ini insyaallah ya, Gambarannya adalah Membangun rumah tangga kecil Dengan dua anak mungkin atau tiga anak Kemudian berlanjut itu sampai umur 70 80 dan kemudian Kematian memisahkan Mereka Bahkan kalau bisa mati bersama Mau pak, ibu Mati bersama Kalau bahagia bareng Tidak apa-apa, kalau mati kamu duluan nah. Bahkan sebagian orang Mengawali Bahtera ini Dengan jalan-jalan yang Tidak syar'i Karena merasa nggak punya uang, jangan jauh-jauh kalau pacaran. Kita ngomong yang bukan syari, ya. Kemana? Ke kebun pisu aja, dekat bandara. <tuh> <tuh> Atau nanti, ya, kita pas lamaran, masya Allah, kita umroh bareng. Gambaran mereka, gambaran orang-orang awam nah, Umrah Bareng Ketika di depan Ka'bah, Apa yang mereka lakukan? Tukar Tukar cincin Masya Allah Itu yang sedikit islami Sedikit islami Yang gak islami banget Kita ke Singapura Duduk di bawah Singa muntah Tahu singa muntah Keluar airnya terus soalnya Diare dia Di bawahnya Tukar cincin untuk tunangan Gambaran mereka gambaran yang panjang Setelah menikah kita honeymoon ke New York Atau mungkin ke Hawaii minimal ke Bali Nanti setelah itu kita punya anak dua Membuat rumah kecil Bayangan, bayangan indah, bayangan hanya sekedar bayangan dan itu was-was dari syaitan. Setelah menikah, pernikahan mereka hanya seumur jagung. Kenapa dikatakan jagung di sini? Tidak tahan lama, jagung karena saya menantunya orang Madiun tahu. Masa membuat dan memanen jagung Tidak lebih dari 3 bulan Dari menanam sampai tumbuh sampai ditebang itu Hanya waktu yang singkat Sehingga dikatakan seumur jagung Sehingga bayangan-bayangan indah tadi Putri Salju bertemu dengan pangeran Kemudian hidup bahagia selamanya satu lagi menganggap bahwasanya setelah pacaran kemudian kita melakukan lamaran di bawah patung singa di, di Singapura. Kemudian kita akan langgeng selamanya. Bahkan sebagian mempersembahkan lagu untuk pasangannya ketika melamar. Lagu hanya sekedar lagu dan kalian wahai kaum lelaki jangan suka berla berlagu karena apa? kebanyakan tukang lagu itu adalah orang-orang yang banyak berdustanya. Kalau orang dikatakan dia berlagu itu kalau orang Jakarta maksudnya apa, Pak? Dia cuma berlagu gitu maksudnya apa? Antara ucapan dengan kenyataannya aja jauh itulah berlaku Apa ada yang salah di sini? Jelas ada yang salah. Baik orang yang mengawali pernikahan dan telah melaksanakan pernikahan kenapa Anda tidak menemukan kebahagiaan setelah menikah? Kenapa gambaran-gambaran indah itu lenyap begitu saja setelah akad dan ijab kobol dan serta menjadi halal? Padahal sebelum pernikahan begitu indah apa yang kita bayangkan? Maka di sini di pagi hari ini kita akan membenahi bagi yang sudah melaksanakan pernikahan tersebut. Dan menjadi bekal bagi orang-orang yang mau menempuh pernikahan Agar pernikahan mereka berjalan sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama, wahai muslimat, wahai para ahwat, wahai para ikhwan Hendaknya kalian mendasari rumah tangga dan membenahi diri kalian di atas dasar ilmu Ini yang utama Ini yang utama Ilmu sebelum semuanya Ilmu sebelum menikah Ilmu sebelum beramal Ilmu sebelum berbicara Betapa banyak rumah tangga-rumah tangga hancur, berantakan Karena mereka mengawali di atas jahil, di atas kebodohan, akan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh mawon, contoh saja, memilih pasangan, memilih pasangan. Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunhahul maru, tunhahul maratu biarba, wanita atau seseorang itu dinikahi karena empat hal, lima alihah, walihasa biha, walijamalihah. Nabi SAW mengawali Bawasannya untuk membangun sebuah rumah tangga Cari jodoh Siapa? Orang-orang yang memiliki harta Bukan hanya itu, kalau bisa, wali hasabiha juga orang-orang yang memiliki nasab yang baik, wali meliha dan juga yang memiliki harta. Namun ini masih koma, bukan titik. Fatfar bidhati tin taribat iadak. Cari orang yang memiliki agama Sehingga tanganmu Nanti tidak berdebu Hidupmu tidak sengsara Hidupmu penuh barakah Karena apa? Kalian mengutamakan agama Sebelum yang lain Sebelum parasnya Lijamah liha Sebelum melihat Nasabnya walihasabiha atau melihat materinya lima liha lihat agama seseorang ati numaratu ala tini halili bahwasannya agama seseorang itu sesuai dengan agama temannya tidak mungkin anda akan menemukan wahai saudaraku wahai saudariku jodoh di jalanan kemudian anda berharap Bawasanya jodoh anda adalah orang yang soleh, yang kadang saja sudah ngaji, manhatnya lurus itu bisa tergelincir, apalagi kita menikah dengan orang yang umum. Lihat agamanya, apakah kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Sebagian ahwat. Dan saya sangat menyedihkan hari ini betapa banyak ahwat-ahwat yang mereka memiliki sifat ya sikap yang tinggi untuk segera menikah, namun tepuk hanya sebelah tangan banyak diantara kalangan ikhwan yang tidak memiliki semangat yang sama Untuk segera menikah dan menemukan jodoh yang soleh Sehingga Kalau panjenengan melihat Para ustad yang memiliki kajiannya Grup-grup ta'aruf 90 persen itu isinya semuanya Wanita Dimana para lelaki? Dimana para lelaki hari ini? Anda boleh wahai saudaraku, fankihumah taabalakum minan misa masna wasulasa waruba. Allah tidak memulai dari satu loh ini. Allah tidak memulai dari satu nikahi wanita dua, tiga. Empat. Baru kemudian Kalau panjenengan tidak berani Kecuali dengan satu istri Karena gak mampu silahkan 6 Di kajian saya Di Sidoarjo Yang ikut ta'aruf di kajian saya Itu hampir 1500 orang Yang menikah Sudah sekitar 150an pasang dari 1500 itu untuk tanggal ini Ahad pagi ini sore kemarin saya tanya pengurusnya yang laki-lakinya berapa dari 1500 empat orang Dimana mana kejantanan para lelaki hari ini terutama yang sudah ngaji sehingga barakallahu fiikum kita melihat sebagian akhwat karena faktor umur Dan mereka takut Yang seharusnya tidak menjadikan mereka takut Luntur istiqamahnya kemudian menikah dengan laki-laki yang belum memiliki agama Loh belum memiliki agama bukan Islam berarti Tidak saya tidak mengatakan tidak memiliki agama Bukan berarti tidak Islamlah islam Maksudnya orang yang tidak memiliki agama Di sini belum tertarbiah dengan baik Belum mengenal rapnya Belum mengenal islam Secara luas Belum mengaji dengan kajian yang serius Karena apa? Karena laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang diharap menjadi imam. Bagi rumah tangga kecilnya. Belum juga datang. Kemudian datanglah lamaran dari orang-orang yang umum. Yang kita tidak tahu kualitas agamanya. Kemudian karena faktor umur tadi. Muslimah yang sudah ngaji lama. Akhirnya menerima dengan sangat terpaksa. Jadi nikahnya bukan karena ilmu, namun karena terpaksa. Enak mana wanita dipaksa nikah atau laki-laki dipaksa nikah? <laughs> Enak laki-laki dipaksa aja ya Pak ya, kalau wanita nanti enam. Enam. Panjenengan pernah membeli buah di pinggir jalan Panjenengan Kita pernah Memilih buah di pinggir jalan Baik Apa yang anda lakukan ketika memilih buah tersebut Ambil Masukkan kresek Atau tetap kita pilih dulu Wis, Pokoknya saking Numpuknya itu buah Ambil aja Atau Tetap ada pemilihan? Kenapa? Pilih yang baik-baik. Kalau analogi tadi, kita bawa ke dalam pernikahan. Bila hanya untuk memilih buah atau mungkin sekedar baju. Baju yang sudah kadang-kadang oleh pedagangnya sudah dimasukkan ke kresek atau di, ke tas. Itu pun kita buka untuk memilih apakah ada jahitan yang rusak atau tidak, luruskah jahitannya atau warnanya bagaimana dan semisalnya padahal sudah jelas tertampang di situ. Namun kita tetap sebagai manusia ada keinginan untuk memilihnya. Lalu bagaimana dengan pasangan seumur hidup? Seumur Hidup, bahkan kita berharap bukan hanya seumur. Kalau slogan negara kita apa? NKRI harga mati. Kalau rumah tangga, kalau agama bukan hanya harga sampai mati. Bahkan kita akan bawa sampai ah, akhirat. Lalu bagaimana kita memilih pasangan hidup yang kita nanti bawa sampai akhirat, kemudian kita memilihnya dengan sesuatu yang tanpa dasar ilmu dan hanya perkiraan serta hawa nafsu ketika memilihnya. Bertakwalah kalian, wahai saudaraku kepada Allah subhanahu wa taala. Nabi saw. Memberikan arahan kepada para wali dari wanita Dan juga ini sebenarnya berlaku juga bagi laki-laki secara umum Iza khataba ilaikum Man tarzawna <tik> dina wa huluqah Wahai para bapak, wahai para wali Bila datang seseorang kepadamu Yang engkau rizai agamanya Dan engkau rizai ahlaknya Lihatlah wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah Di sini Rasulullah s.a.w tidak menyebutkan yang engkau ridhoi tampangnya Tidak menyebutkan yang engkau ridhoi cantiknya Karena cantik temporer Dan juga dalam menilai itu Bukan penilaian objektif namun subjektif Istri saya kecil badannya Tidak terlalu tinggi, pintar masak Karena menurut saya orang yang cantik itu pintar. masak apalagi kalau masak pecel, <laughs> madiun soalnya. Nah, mungkin bagi panjenengan yang lain beda lagi. Cantik itu kalau ya badannya posturnya besar, atau lagi yang mengatakan posturnya yang kecil. Nah, sesuatu yang subjektif. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menentukan. Bagi para ahwat Bagi para ikhwan Bagi para abak yang memiliki anak Yang menjadi tanggung jawab perwaliannya Ketika datang Seseorang yang soleh Yang kalian rizai Agama Dan ahlaknya Loh kok Di sini Allah sebutkan dua hal enggak cukup hanya agama Kenapa? Banyak orang memiliki agama, wahai saudaraku Namun tidak memiliki akhlak Dan banyak orang yang memiliki akhlak Agamanya buruk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka pilih yang kedua-duanya Memiliki agama yang baik dan akhlak yang baik Karena agama adalah urusan dia dengan Allah Sementara akhlak adalah Hak sesama kaum Muslimin, terutama dari kalangan keluarganya. Maka sekali lagi yang pertama wujudkan ilmu sebelum memilih pasangan. Nah, kalau sudah kadung kepilih Pak, bagaimana? Wasya Allah. Kemarin itu saya salah pilih. Ada yang lima datang. Ya. Tahu bongkeng, Pak ya. Nggih, <laughs> nek ya, wong Jakarta tahu ndak ini? <laughs> Satu busuk saya tolak, bongkeng. Kedua datang kok bongkeng ini kelihatannya. Kok taru yang ketiga datang itu sebenarnya bagus. Namun hawa nafsunya maker lain bongkeng dewe. Akhirnya yang keempat datang Karena sudah Waduh ini sudah mau maghrib ini Umur saya sudah 35 ini Bagaimana ini Akhwatnya bingung Akhirnya dipilih yang bongeng tadi Yang ketiga yang baik Tidak <laughs> diterima Masya Allah. Lalu bagaimana kalau seperti itu 6 Benahi Baik buruknya pasangan Itu tanggung jawab anda Sebagian orang datang kepada saya dengan WA maupun datang secara pribadi ke tempat saya. Ustadz, bagaimana cara bercerai yang baik? Takon apa tadi pak? Tanya apa? Cara bercerai yang yang baik. Pertanyaannya ini Secara struktur bahasa Indonesia Benar atau salah? Kulau tanggletik kali panjenengan Saya tanya kepada Anda Struktur bahasa Indonesia Benar atau salah? Benar? Itu sudah bahasa Indonesia yang baik Dan benar menurut ejaan Yang disempur Disempurnakan Bagaimana Bercerai yang baik namun salah menurut syariat bagaimana anda bicara bercerai yang baik, namun anda tidak bertanya bagaimana menikah yang baik dan memenai pasangan yang buruk apakah setiap masalah dalam rumah tangga harus dengan solusi cerai Apakah para ahwat ketika menemukan suaminya tidak sesuai dengan impiannya kemudian meminta cerai, meminta kholo, ganti pasangan berikutnya, ganti pasangan berikutnya, tidak sesuai cerai, tidak sesuai cerai. Apa bedanya kita dengan orang-orang awam yang saya sebutkan di teban tadi? Lamarannya saja di, di mana tadi? Di Singapura di bawah patung singa muntah. <laughs> Naam. Pernikahannya hanya seumur jagung. Wa iyad billah. Lalu apa bedanya rumah tangga kaum muslimin yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji? Kalau semua permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan cara cerai? Maka sebelum membahas perceraian yang baik, bahas dulu bagaimana berumah tangga yang baik. Dan insyaallah kajian ini kajian Mafaza Mumtaza, naam, Mumtaza. Nilainya bagus berarti. <laughs> Masyaallah. <laughs> Kalau ditambah murtafe bagus itu mungkin, <laughs> Insya Allah. Saya kira kemarin itu judulnya kuliah ini mungkin, <laughs> judul kuliah. <Nah. tuh> maka sebelum anda bicara tentang perceraian yang baik, ketika mendapati pasangan anda tidak sesuai dengan kenyataan dan gambaran sebelum apa bahasa kerennya antara Kenyataan dengan estimasi, ekspektasi, masya Allah, ekspektasinya pasangannya gagah, uangnya banyak, selalu pegang ATM, yang buat ATM mau enggak, itu, nah, ini tanahnya luas, karena yang dihitung tanah kuburan, karena sebelah rumahnya kuburan, jadi oh luas banget. <tuh sesungguh> Namun ternyata setelah menikah Kulus, gak punya uang eh, Miskin dan semisalnya Kemudian apa penyelesaian kita? Cerai Nah Hulu Maka belajar lah bagaimana berumah tangga yang baik Bukan bagaimana Anda bercerai dengan baik Nah yang kedua Bagaimana mendapatkan rumah tangga yang baik Hendaknya anda Wahai saudaraku, wahai saudariku Menautkan hati anda kepada Allah Pemegang hati-hati hamba Hendaknya anda Memegang Memegangkan urusan anda kepada Allah Yang di tangannya seluruh tangan hamba Dipegang olehnya azza Azzawazallah Karena Tidak ada solusi bagi seseorang Untuk mendapatkan kebaikan Kecuali anda Belajar untuk jujur kepada Allah Inilah ucapan Yusuf alaihi salam ucapan Nabi, Nabiullah yang mulia Yusuf alaihi salam innahu man yabtak wa yasbir fa inna Allah la yudii ajra almuhsinin karena sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah dan bersabar di atas semua musibah yang ia hadapi. Fa innalillahilayyidhu ajarul muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang telah berusaha untuk berbuat kebaikan. Maka ketika anda melihat pasangan anda tidak sesuai dengan kenyataan, serahkan kepada pemilik semua hati. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Mohon di tengah malam yang gelap Ya Allah Kalau memang Pasanganku tidak aku bisa rubah Atau mungkin anakku tidak aku bisa rubah Maka engkau yang memiliki hati Maka berikan hidayah kepada pasanganku dan anak-anakku Maka kalau panjenengan umpama Wahai para abak Ketika anda mendapati anak anda nakal, wah nakal banget iki, iki koyo mbah i koyo i, itu alasannya karena uminya di sampingnya ngomong iki koyo silian sampean pak i, <laughs> nah ya tidak perlu anda datang dulu ke psikiater atau semisalnya. Kalau Anda menemui anak-anak nakal, anak Anda nakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bila benar aku tidak bisa mendidiknya, maka didiklah dia dengan caramu. Naam. Maka yang kedua adalah bekal untuk kita menghadapi pernikahan dan memasuki bahtera adalah bagaimana kita menautkan hati kita kepada Allah dan belajar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, hendaknya setiap pasangan memiliki kedewasaan, mempersiapkan kedewasaan di dalam dirinya. Tidak hanya menuntut pasangannya untuk bersikap dewasa, namun dia bersikap sebagaimana anak kecil dan menentukan segala sesuatu di dalam rumah tangga dengan perasaan. Jenengan tahu, pernah tersesat? Pernah tersesat, Pak? Pas dasat Anda tersesat Dari tempat tujuan itu Kemudian Anda melebihi Dari tempat tujuan itu Anda merasa sesat? Saya tanya kepada Jenengan, Orang sesat itu merasa dirinya sesat? Awalnya enggak <laughs> Lama-kelamaan Oh iya, aku ini tersesat ternyata <laughs> Gitu Demikian juga orang yang membawa perasaannya Perasaanku benar Perasaanku saya sudah benar Perasaanku saya di pihak yang benar Betapa banyak air mata-air mata buaya Betapa banyak orang-orang yang menangis Sementara pihak lain yang benar Dan dia yang salah Inilah datang Wanita-wanita Mesir Kehadapan raja dengan menangis Ternyata air mata bukan bukti bahwasanya mereka benar Bahkan pihak lain Yakni Yusuf alaihi salam Yang ada pada kondisi yang benar Makanya dalam berumah tangga Kalau nyenengan kepingin awet Dipisahkan dengan maut sementara waktu kemudian anda ingin kembali bertemu nanti di surganya Allah insyaallah maka anda harus belajar dewasa di dalam penyelesaian masalah dan tidak membawa ego serta perasaan anda banyaknya perceraian hari ini banyaknya berantakan rumah tangga hari ini karena masing-masing pasangan membawa ego mereka dan membawa perasaan mereka Kemudian diantara sebab Rusaknya rumah tangga juga Kurangnya komunikasi diantara suami dan istri Masing-masing berjalan Menurut perasaannya masing-masing Sementara berapa banyak Kita ditipu oleh perasaan kita Betapa banyak manusia hari ini Ditipu oleh perasaannya Oleh hatinya Karena dia tidak ada pimpinan ketika itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi. Karena faktor ini. Kita mengawali rumah tangga dengan maksiat. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rumah tangga, Pak. Wa'iyyadubillah. Sampai diawali dengan pacaran. Kemudian tidak ada pertobatan. Kita khawatir nanti. Rumah tangga itu Benar di luarnya Masya Allah Merah delima Menyejukkan pandangan mata orang yang melihat Namun busuk di dalam Betapa banyak wanita hari ini Sebenarnya mereka ingin cerai dari dulu Hanya karena gengsi Takut nanti dikatakan janda Dan semisalnya Mereka memendam semua itu Sehingga mereka hidup di alam yang bukan alam nyata Di hidup yang bukan hidup mereka Dan mereka tidak siap dengan konsekuensi dari semua itu Diawali dari apa? Diawali dari kedurhakaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik ketika mengawali dengan pacaran Ketika hariha melaksanakan syariat Yang bukan syariat Allah Menjalankan sunnah Padahal nikah itu sunnah katanya. Namun menjalaninya bukan dengan jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikedepankan adalah adat-adat jahiliyah. Yang dikedepankan adat-adat jahiliyah. Maka dari itu hai saudara Kuraimani wa rahimahullah Sebagai penutup sebelum pertanyaan kami buka percanaan sampai jam 11 kurang Hendaknya kita yang pertama mengawali semua dengan ilmu, ilmu, ilmu Kemudian tautkan hati kepada Allah Dan hendaknya engkau tidak membawa perasaan Dan juga tidak mengawali semua hal di dalam permasalahan rumah tangga Dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menuhargai Allah Semoga dengan hal-hal ini Engkau akan mendapatkan ketenangan Dan tujuan pernikahan Yakni sakinah Dan engkau Mengakhiri rumah tangga Ketika kematian menjemput Dan kita insyaAllah akan dipertemukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surganya Hadhanallahu wa iyaakum bila ada pertanyaan terkait dengan pembahasan pada pagi hari ini Dan insyaallah kajian yang diadakan oleh saudara-saudara kita dari Mumtazah akan menjadi kajian berlanjut Terkait dengan permasalahan rumah tangga Baik oleh kami maupun oleh ustad-ustad selain kami Namun untuk kami sendiri insyaallah Insyaallah Kajian ini akan runtut Kita menyelesaikan satu kitab terkait rumah tangga Dari bagaimana mengawali rumah tangga Bagaimana nanti memilih pasangan Kemudian bagaimana nanti ketika kita sudah menghadapi rumah tangga Itu problemanya diselesaikan dengan cara apa Insya Allah kajian pada pagi hari ini adalah kajian yang berseri Insya Allah Kami tunggu lima menit untuk pertanyaan Bagi Ahwat atau Ehwan yang ingin bertanya silakan. Baik langsung maupun dengan tulisan Kami tunggu lima menit tafadol. Ada hadiah bagi yang bertanya Pertanyaan terbagus nanti panitia menyediakan makan siang Di depan bayar sendiri Tempatnya saja yang disediakan panitia <tuh> Nih, Pakai mic tidak apa-apa Syukur Bismillah Eh, uh, Abun Ustaz, ana izin bertanya. Eh, uh, begini Ustaz. sebutkan nama dulu, oh. status. Loh iya, Naam. Untuk kajian Mumtaz Zaid. Mumtaz Zaid ini. Ya, kalau bertanya sebutkan nama kalau laki-laki maksudnya dan status biar mungkin ahmad dengar ada yang minat kemudian hubungi saya nanti insyaallah siap saya untuk mempertemukan nama nama saya Ludfi Ardiansyah panggilannya panggilannya Lutfi lahir di Lamongan Lamongan Jawa Timur Pucu Ah jadi <laughs> apa kecamatan Turi Oh masyaAllah gitu okay. Uh, dulu eh uh, pernah cerai tinggalnya di Sulo, Dat. KTP Sulo. Kan Lai Dilamungan, KTP Sulo. Soalnya kan dulu mantan istri ana Sulo. Ulangi ulangi lagi. Ana Lai Dilamungan. Mantan istri tadi loh. Mantan istri, anak cerai, Dat. Masyaallah, nggih. Uh, okay. 4 tahun pernikahan belum punya anak. Belum punya anak 4 tahun pernikahan. Hati Pindah penduduk di di Solo Jawa Tengah. Awalnya, Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, pertanyaan ginet. Anakan ginet? Anakan suka ilmu. Dulu kuliah di Mahat Umar Bihotok, di Hotop. Paket Nurhayat. Saya dulu mahasiswa Mahat Umar di Hotop. Semester berapa? Mustawaf Salis anak luar. Saya dulu, saya nikah nikah sama istri. Hanya saya keluar cari kerjaan. Indah kesulu. Sebenarnya kan pingin kuliah cuma kan faktor kerja mau enggak mau kuliah saya saya putus kuliah di bahasa Arab Mahat Umar bin Khodab Surabaya. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaan ini. Anak kan masih suka ilmu, haus akan ilmu, ilmu din terutama ilmu syariat. Jika terbunyat ada dua pilihan. Jika yang pertama ada seorang akhwat ada seorang ahwat yang menerima menerima apa adanya untuk menikah. Terus yang kedua ada tawaran untuk ilmu untuk ilmu bahiswa. Yeah. Anak pria mana? Apakah mengutamakan menikah ataukah ilmu? Di sisi lain anak juga harus akan ilmu. SubhanazzaAllah kairan. MasyaAllah, barakAllahuFiq. Yang pertama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mempermudah panjenengan untuk dapatkan jodoh Itu yang pertama Kalau bisa melalui tangan saya Saya banyak stok nah. Hanya ini pertanyaannya Akhwat, Umahat Dua saja Besok setelah kajian buka acara makan bersama InsyaAllah Setelah kajian pekan ini Mungkin pekan depan bisa Uh, apa, diajak makan bersama setelah kajian InsyaAllah besok rame <laughs> Yang kedua Di dalam Islam Tidak pernah Islam itu Memilah-milah sebuah kewajiban Enam. Sebagian saudara-saudara kami Dari para asatid Mereka Belajar Dan mereka bukan hanya seorang yang haus Istilah panjenengan tadi. Haus akan ilmu. Dan itu tentunya setiap kita harus seperti itu. Semangat di dalam menonton ilmu. Dan para asatidah hari ini, banyak di antara mereka memiliki putra, bahkan 4-5. Namun, pernikahan tidak menghalangi mereka dari belajar. Sebagian umahat atau ahwat bertanya kepada saya, Ustadz, Mendahulukan membantu orang tua Atau menikah Pertanyaan ini Janggal dan aneh Dan tidak seharusnya Saya ulangi Pertanyaan semacam ini Janggal, aneh dan tidak seharus Seharusnya Anda bisa Wahai Ummahat Wahai Ahwat Untuk menikah dengan pasangan Anda Anda dan Anda juga bisa bersama-sama dengan pasangan untuk mewujudkan kebaktian kepada orang tua. Demikian juga dengan ilmu. Kalau yang dimakfahami ilmu di sini adalah kuliah berapa banyak para duat, para dai-dai kita, ustaz-ustaz kita, yang mereka sibuk, bukan mereka orang pengangguran, namun mereka dapat juga berumah tangga dengan baik. Dan mereka dapat menyelesaikan studi mereka sampai S2 sampai S3 Jadi tidak ada pemilahan di dalam Islam terkait sebuah kewajiban Suami dulu atau orang tua dulu Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya dikeluarkan Enam. Oke, Belum selesai Ya. Ia. Tahun pasus. Eh, Kayak oh, eh, mula zama kita nah. Kalau anak menikah, anak enggak ada kesempatan untuk menduduk ilmu mula zama. Anak, anak, ini kiniat. Anak itu ada rencana. Diajak ajar ustadz anak. Tahun depan, anak bekerja, menabung uang. Uang ini tu saya untuk. Mau ke Yaman Mulai zaman di masa Yaman Di sisi lain Ada juga laki-laki normal Yang Siapa yang Bisa terjamin tak berzina Cuma di sisi lain saya juga Mau ke Yaman Untuk ilmu Kalau saya Menikah tak Saya otomatis ke Yaman tidak, tidak bisa dong Atau kuliah Di setiap alib-alib Atau kuliah di mahat umar, Tidak bisa Kerana fokus Rumah tangga kan Mbiayi Apa maisha. Gak istri, gak anak, sama gitu. Yeah. Nah itu, itu saya tanyakan. Apakah menikah? Apakah ilmu dulu yang saya pegang Saya anak mula dari zaman untuk mula zaman sama saya. Anak menabung uang bukan untuk menikah, tapi untuk untuk ilmu. Kita tangguan tangguan penjeringan. Saya enam. Mula zaman ke Yaman naam. Islam ini Barakallahu Allah tersebar dan para ulama ahlu sunnah tersebar di mana-mana bukan hanya di yaman atau di saudi atau di yordania itu yang pertama yang kedua Bahwasannya mula zama dan kami termasuk orang yang bermula zama ketika itu kami belajar saheeh Bukhari dan kami sudah beristri nam dan tidak ada masalah mengajak istri Mungkin sebagian pondok-pondok di Yaman Bahkan istrinya diajak ngaji Dan kuliah di sana Insya Allah bisa naam. Kalau umpala pilihan Benar-benar pilihan Menikah dulu Dan buktikan nanti setelah jenengan menikah Anda juga akan bisa belajar naam. Banyak di belakang Nah, insyaallah banyak di belakang insyaallah. Okay. gampang teman, jangan dibuat susah hidup. Hidup sekali jangan buat susah. Naam. Nggih. Okay. Selama kita punya istiqamah, saya jawab dulu ini atau yang pertanyaan yang di sini dulu? Nggih. Okay. Ini selesai dulu saya ya. <laughs> insyaallah, selenggarakan nikah dan Anda buktikan Anda bisa belajar setelah menikah. Barakallahu fiik. Iya Antum kan belum menikah Kalau yang sudah menikah Tidak perlu disebutkan inisial Nama saya Prayoga Ustaz Panggilan? Panggilan Yoga Ustaz Oke Oke Mau bertanya Ustaz Kan para ulama kan Membagi uh, Antara Wajib Wajib menikah, sunnah, dan makruh ya setia. Seseorang itu dikatakan Wajib menikah itu Ciri-cirinya seperti apa Ustadz. Dan dikatakan sunnah untuk menikah itu Ciri-cirinya seperti apa juga Baik Ini seharusnya di bab nanti Bab ketiga <guruh> Di kajian ketiga Nanti kalau diselesaikan hari ini Buyar nanti kajinya Nah Oke <guruh> Seseorang yang ia dorongan syahwatnya tinggi dan dia tidak ada jalan kecuali dengan menikah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ghairu malumin di luar itu tidak ada kemakluman. Naam. Di luar istri dan budak tidak ada kemakluman. Maka ketika kondisi semacam ini wajib Anda menikah. Dan bersegera Namun bila anda kondisinya wajar Ya anda Mungkin utama mengutamakan Membantu orang tua dulu atau masih Dalam kondisi studi Jangan nanti umpama masih SMP sudah Ma aku kepingin nikah Dia masih kelas 2 SMP <mah> Bukan melarang menikah Namun belum belajar dewasa sama sekali dia Semacam itu nah, Ini nanti takutnya banyak pertanyaan Dari yang datang ini nah, Lebih banyak pertanyaannya Dari yang datang ini Maka Anda yang bisa menilai Diri anda nah, Makanya biasanya ketika Kita pertemukan orang yang Mau menikah baik ikhwannya maupun Ahwatnya yang paling saya tekankan Bukan masalah nanti rumah tangga bagaimana Bukan Namun yang saya tekankan yang pertama Takwa kepada Allah Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan jalannya Yang kedua Belajar jujur kepada diri sendiri Ini yang sulit Betapa banyak kita hidup dengan polesan Betapa banyak kita hidup dengan mujamalah Ya Aki, mujamalah apa maksudnya? Mujamalah, ya, mujamalah, mujamalah. Katanya antum tadi studinya bahasa Arab. Ya, mujamalah itu apa? Menghias-hias diri, menghias-hias ucapan. Tongkong sang bunyinya. Nyaring, nعم, nah. hanya bermuka malas saja hidupnya. Berhias dengan bukan dengan perhiasannya. Berbicara dengan bukan pembicaraannya. nعم, nah. orang semacam ini dia menipu dirinya sendiri sebelum menipu Allah dan kaum muslimin. Maka hendaknya kalian bertakwa itu yang pertama, modal dalam menempuh rumah tangga yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jangan berhias dan hidup Dengan hiasan dan kehidupan Orang lain InsyaAllah Ya engkau akan dapat menilai dirimu sendiri Saya sudah wajib nikah, sunnah nikah atau makronikah Nah InsyaAllah dapat dipahami Nah Inge? Bismillahirrahmanirrahim Ndak Ustaz dikenalkan, langsung mawon. Saya sudah kenal suaranya. Inggih, monggo. Pakai nama Ustaz. Inggih, tafadhol. Iya, nama Azhar dari Jombang. Masyaallah. Iya. Beliau ini terjauh, jamaah kajian terjauh dari Jombang ke sini. Iya. Cuma menemui saya. Inggih. Ya. Ngaji maksudnya. Inggih. Ustaz, nah ini ada mengawali rumah tangga dengan Dosa dan kemaksiatan, okay. yang dimaksud bentuk konkretnya itu seperti apa? Ustaz? Demikian, salamualaikum warahmatullah. Enam, dosa dan maksiat di dalam mengawali rumah tangga, wujud konkretnya tadi, maksiat mata, maksiat hati, penta. Jangan coba sekali-kali, bukan anjuran ini, tapi bukti. Ya, Bahwasannya anda ketika bermaksiat kepada Allah Rasakan Rasakan ketika anda satu kali bermaksiat kepada Allah Rasakan rasa ibadah anda nah, Seseorang yang melakukan maksiat kepada Allah Boleh jadi dalam tiga hari Dia tidak akan merasakan khusyuk di dalam sholatnya Nah sekarang dibalik sekarang Trawe itu Nanti trawe Kapan? Ramadan itu masya Allah niatnya dari rumah sudah gak benar Taraweh nanti setelah taraweh niatnya ketemu di sana, <laughs> ya dua sejoli taraweh bareng di masjid apa ini? Assalam tujuannya sudah gak benar ini pacaran setelah taraweh. Maka jangan harap anda merasakan Nikmat di dalam ibadah kepada Allah Orang yang mengawali maksiat Di dalam rumah tangganya Allah cabut keberkahan Dan manisnya rumah tangga Maka jangan sekali-kali kita mengawali Maksiat, itu yang pertama Maksiat hati, maksiat mata Dan orang Yang ingin pacaran Maka sesungguhnya ia ingin hidup Sebagai seorang munafik saya ulangi, orang yang mengawali rumah tangganya dengan pacaran maka dia ingin membangun rumah tangga secara rumah tangga munafik. Pacaran, ganti motor setiap hari. Padahal, bapa E tukang cuci motor atau mungkin punya bengkel, jadi setiap hari ganti. Naam, akhirnya ahwatnya tertarik karena kelemahan wanita itu di mana? Di matanya setiap melihat yang bagus itu langsung. Nah, kan tapi kemudian setelah menikah tak sangka no mobilmu mas, <laughs> ada no mobilnya konco, koncomu. Nah, esok kelambi musisampe ngawe ku, Iku kreditan <laughs> dan juga pinjem itu. Nah, baju nikah pinjem. Okay. Makanya saya ngomong itu ketika saya membahas tentang riba itu. Orang yang riba Selain dia tidak kona'a Dia ingin belajar hidup dengan kehidupan orang Dan ini sifat munafik Berjalan dengan kendaraan Melek orang lain ya, Kendaraan kredit Rumah Kredit KPR Kopiah Kredit Sajadah untuk sholat Kredit boleh jadi istrinya kredit 6 <tuh> sampai setan pun ada katanya setan <tuh> kredit 6 nah. maka dari itu ya hindari untuk berhidup dengan kehidupan orang dengan gaya-gaya orang lain apa adanya yang kedua hendaknya kita menghindari kemungkaran-kemungkaran seperti adat-adat jahiliyah memajang pasangan naam karena ini yang diadakan ya adalah wedding organizer sarai kita pesankan jaga naam kadang-kadang ada di antara kita syar'i yang namanya yang namanya Loh kok meneng kabeh sing nduk Pak? Apa? Ta'aruf. Masyaallah. Ta'aruf syar'i. Padahal ta'arufnya di bawah pohon mangga berdua. Ta'aruf, masyaallah, ta'aruf. Naam. Kadang-kadang sebenar sebagian orang sudah jujur. Mereka ta'arufnya secara syar'i. Namun ketika mengawali rumah tangga nginjak telur. Apalagi Nyetel Musik, apalagi Di pelaminan, di pajang Ehtilat Antara laki-laki berbaur mereka Masya Allah Kadang-kadang kita ngaku Islam Tapi di tiga tempat Tidak tampak Islam kita Saya ulangi Sebagian kaum muslimin hari ini kita tidak Kita tidak Menyangkal Indonesia ini Mayoritas kaum Muslimin sensus tanggal 31 Desember tahun 2021 masih berapa bulan? Satu bulan setengah masih fresh. Jumlah total kaum Muslimin di Indonesia adalah 89 sekian persen. Berarti alhamdulillah, ya. Bahwasannya misi-misi kristenisasi dan semisalnya gagal Di Indonesia Karena mayoritas kaum muslimin Hari ini masih islam Di Indonesia 89 sekian persen Nah Namun panjenengan Lihat dalam tiga hal Maka anda akan melihat Wajah lain Bukan dunia lain Wajah lain dari kaum muslimin saat kelahiran yang kedua saat per pernikahan kelahiran pernikahan yang terakhir kematian pun wujudnya kaum muslimin mayoritas namun dalam tiga hal ini dalam tiga hal ini kita akan melihat wajah lain dari kaum muslimin lebih banyak adat daripada syariatnya Selanjutnya kita selesaikan jam 11 kurang 10 ada 10 menit lagi tidak apa-apa ya? yang mau ngantuk silakan ngantuk ada pengumuman dari tidak ada pertanyaan bagaimana jika ada seorang istri merasa dizolimi minta cerai Karena merasa selalu akhlak suami Menurut istri kurang baik Wahai Umahad Bersabarlah engkau mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Yang kedua Jadikan suamimu Atau istrimu kalau engkau laki-laki Sebagai target Dari dakwamu Ketahuilah Yang paling berhak saya ulangi Yang paling berhak mendapatkan dakwah kita adalah pasangan kita Kalau jenengan sedikit-sedikit minta cerai Belum tentu penggantinya lebih soleh dari suaminya Suaminya mungkin menampar dia sekali Minta cerai Suami kedua menampar dia lima Lima kali nah, Maka solusinya Sebelum anda bicara cerai Maka Hendaknya anda bertanya tentang Bagaimana memperbaiki rumah tangga Tunjukkan adab yang tinggi Sebagai seorang istri Hendaknya anda memiliki Kesabaran yang tinggi Sebagai seorang istri Dan anda dianggap Menjadi istri yang berhasil Ketika anda bisa mengajak suami Datang ke majelis ilmu Enam Baru umpama benar-benar suami tidak bisa dirubah, silakan tempoh jalur, hulu. Barakallahu fikun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah suami yang tidak menjalankan salah satu rukun Islam, yakni membayar zakat, apa hukumnya? Baik. Ini rumah tangga kok, tanyanya zakat. Eh, <tis> tidak apa-apa. Ya. -apa. Terkait hak Allah Itu dasarnya pengampunan Saya ulangi Terkait hak Allah Di dalam Islam Itu dibangun atas pengampunan Dan pemakluman Terkait hak Allah Namun kalau ibadah itu terkait hak dari manusia Maka koedahnya adalah koedah Kemarahan dan tuntutan Apa maksudnya Bila anda dalam waktu yang lama Tidak mengerjakan sholat wahai saudaraku Maka anda memohon ampun kepada Allah Maka Allah akan ampuni Namun kalau itu terkait hak manusia berupa zakat Maka tidak diampuni Sebelum ditunaikan Umpama seseorang Yang mengalami kejayaan Umpama, umpama Abu Abdur Rahman Orangnya kaya banget Kemudian dia tidak menjalankan zakat Baik tahu hukumnya maupun tidak bila dia sudah tahu hukumnya Zakat yang belum dibayar Tahun-tahun yang lalu Wajib ditunaikan Karena itu terkait Bukan hanya hak Allah Namun ada haknya manusia Maka bila seseorang Maka bila seseorang Yang ia mengalami pailit dan dulu di masa jayanya dia tidak membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat, kewajiban zakat tidak terhapus dari dirinya. Ketika dia menanjak lagi rezekinya, maka kewajiban zakat sebelumnya-sebelumnya masih ada di pundaknya. Wallahu Wallahu'alam. Maka ingatkan suami semacam ini, ya, hendaknya engkau menjadi suami yang baik dan ada hak orang lain di hartamu. Naam. Naam. Bagaimana ustaz seorang ihwa atau suami Yang ingin bekerja di Tidak ingin bekerja di perusahaan-perusahaan Dan ingin dagang bagus ya Saya sarankan anda menjadi tuan rumah pada diri anda sendiri Saya ulangi Anda adalah hamba Allah yang merdeka Tautkan hati hanya kepada Allah takut dan rezeki Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara menjajah diri sendiri adalah menjadi pegawai. Pegawai perusahaan maksudnya. Naam, terlebih kalau kita sampai sebagian ulama mengatakan ayat wala tarkanu ilal ladzina dhalamu fatamassakumu itu termasuk adalah Seseorang yang mempergawekan dirinya kepada orang kafir. Masuk ayat ini. Wala tarkanu ilal ladzina dzolamu fatamasakumu Jangan kamu simpati kepada orang-orang kafir, orang-orang zalim sehingga engkau disentuh oleh api neraka. Maka hendaknya seseorang memerdekakan dirinya dengan berdagang atau semisalnya atau membuat satu Komunitas jasa dan semisalnya Tafatol, jangan mengandalkan Untuk menjadi pegawai terlebih Pegawainya orang-orang kafir Namun orang tua Ingin ia bekerja Agar penghasilan tetap Dan membantu perekonomian Keluarga Tapi ikhwan ini ingin Segera menikah Dan keluarganya masih buntu Bantuan Serta finansial Baik Apa yang anda sampaikan ini adalah pengalaman kami Kami mengatakan bahwasannya kami tidak menganggap rumah tangga kami baik Dan belum baik Dan akan berusaha untuk baik Namun pengalaman kami Barakallahu fiqh Anda wahai para jumlah Jumluan dan jumlah Wati Bila anda ingin kaya menikah segera Wallah saya buktikan sendiri. Dan semua itu atas kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dulunya bekerja hanya menggunakan sepeda ontel. Sepeda angin. Nah. Alhamdulillah setelah menikah bahkan mungkin dua hari setelah menikah beli kendaraan motor. Wallah ini saya temukan. Karena itu adalah saya sendiri. Nah. Dan alhamdulillah, ketika sebelum menikah kami tidak memiliki apa-apa. Dan alhamdulillah, meskipun kecil, setelah menikah kami memiliki kediaman, meskipun hanya mungkin cukup untuk kediaman seekor merpati, na'am. Tapi yoga temen-temen dia, yo. <laughs> enggak nubucul no kadang-kadang merpati masalah. Nih, itu hanya istilah, na'am. Jadi buktikan bahwasanya anda akan bisa membantu orang tua setelah menikah. Dan rezeki Allah luas dan pintu rezeki adalah dengan pintu menempuh pintu pernikahan. Nah Selanjutnya yang terakhir. Joget suwe enggak? Untuk bulan depan Ahad pertama Ahad berapa? Ahad ketiga juga. Ya, nanti gantian Ustaz Andi Fahmi yang akan eh oh, Ahad pertama di masjid sini. Ya, Ustaz Andi Fahmi, tafadhal untuk bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang lain. Kami cukupkan terakhir ini pertanyaannya. Naam. Bagaimana menghadapi istri yang menghambat suami untuk membantu saudara dalam keuangan? Ini permasalahan. Sebagian kita rumah rumah tangga kita itu rusak bukan karena faktor suami dan istri. Namun apa? faktor mertua faktor orang ketiga naam faktor saudara dan semisalnya maka hendaknya seseorang sekali lagi dia harus ya menjaga hal ini jangan sampai pihak-pihak ketiga mengintervensi menginter fensi rumah tangga kita sehingga nantinya kita berkonflik dengan pasangan kita. Membantu orang tua, membantu saudara wajib. Ya. Namun hendaknya ini diselesaikan dengan membuka komunikasi dengan pasangan. Buka komunikasi dengan istri, buka komunikasi dengan suami. Kemudian bantu secara terang-terangan. Bahkan kami di dalam keluarga, bila di rumah kami, di rumah saya, yang menyerahkan bantuan untuk orang tua itu istri. Dan bila di rumah istri, saya yang memberi mer mertua. Sehingga apa? Mertua melihat, oh mantu saya ini membantu anak saya untuk berbakti. Berbakti, jangan sekali-kali Dalam rumah tangga, terkhusus Masalah keuangan, kita pakai Pintu belakang Karena itu adalah masalah tersendiri Barakallahu fiq Kita cukupkan kajian pada hari ini Semoga ini awal yang baik Dan menjadikan Pertemuan hari ini sebagai pertemuan Yang dirahmati oleh Allah Dan perpisahan setelahnya Adalah perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan dan insyaallah kita akan berkumpul kembali di dalam kajian yang insyaallah lebih banyak jamaahnya ini sudah berapa ratus ini saya lihat lebih dari 50 orang di tempat malaikat <laughs> dengan umahat mungkin ada 100 insyaallah ya. karena lebih banyak umahat yang datang hari ini namun saya yakin kajian seterusnya akan lebih banyak lagi dan kami tutup سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وعتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته